Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah, Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa ala hawla wa la quwata billahi amma ba'd Bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man bana masjidan lillahi bannallahu lahu baitan fil jannah. Aw kamaqala alaihi salatu wassalam barang siapa yang membangun satu masjid untuk Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Oke, ini adalah satu keutamaan yang besar seperti seseorang Yang mampu mewakafkan Hartanya Membangun masjid Membangun rumah ibadah Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dia niatkan hal itu Mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Apabila diantara bapak-bapak Ada yang mampu untuk membangun sendirian Maka yang abdol bangun sendirian Supaya nanti Nah Rumahnya pun Barakallahufikum Adalah rumah yang lebih besar Dibanding apa yang telah Bapak-bapak berikan Di dunia ini Tapi kalau seandainya memang Nah Belum bisa seperti itu Nah mungkin sebagiannya Insyaallah ini tetap akan ada Nah hitungannya akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, <tuh> tapi tetap nah barakallahu fikum al -jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Jadi, semakin ikhlas, maka tentu akan semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Saudara <tuh> kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita dan pada malam hari ini barakallahu fikum kita telah masuk ke dalam surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala adalah termasuk surat Makkiyah. Yang surat turun surat ini turun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ya. Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Ya. Innal insana lafi khusrin Sesungguhnya seluruh manusia benar-benar ada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa 'amilus solihat dan beramal soleh wa tawashaw bil dan yang saling mewasiati akan kebenaran wa tawashaw sabr dan saling mewasiati terhadap kesabaran Yang pertama barakallahu fikum adalah firman Allah wal asr Aqsamallahu bid di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ad dahr dengan masa dengan waktu dan bagi Allah Boleh bagi Allah Untuk bersumpah dengan segala sesuatu Yang Allah subhanahu wa ta'ala Kehendaki Allah bersumpah di dalam ayat ini dengan Waktu, dengan masa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah Dengan buah tin Dengan buah zaitun Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah Dengan waktu duha Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah Dengan asyams Ya dengan matahari iya dengan alail dengan malam ini na'am diperbolehkan bagi Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak untuk manusia iya manusia apabila ingin bersumpah maka dia hanya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada nama namanya iya jadi tidak boleh seorang hamba untuk bersumpah demi rasul misalnya demi demi Ka'bah tidak boleh Walaupun Rasul dan Ka'bah adalah sesuatu yang amat mulia di sisi kita akan Tetapi dia adalah makhluk ya. Man ashroka. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah Maka dia telah berbuat syirik Tidak boleh bagi manusia untuk bersumpah kepada makhluk Kemudian yang terkait juga dengan sumpah Sumpah di dalam bahasa Arab menggunakan satu dari tiga huruf Huruf waw, huruf ba Dan dengan huruf ta Wallahi Billahi Tallahi Ya, Ini adalah tiga huruf Yang pertama dia tiga, huruf sumpah Yang kedua dia huruf jer Dia huruf jer Jadi isim yang jatuh setelah Satu dari tiga huruf ini Pasti diakhiri dengan kas Kasroh, seperti di dalam ayat ini Wal asri Demi masa Al-Asr diakhiri dengan Kasrah Karena dia dijer Karena masuk apa? Huruf waw Yang mana huruf waw ini? Huruf sum Sumpah dan tergolong huruf jer Iya Kita baca tafsirnya Wal-Asri Demi masa Aksamallahu bidahri Allah bersumpah dengan waktu Dengan masa Lima fihi min ajaibi kudratillah Dikarenakan padanya Ada keajaiban Berbagai macam keajaiban kuadrah Allah Subhanahu wa taala adalah ala azamatihi yang mana keajaiban-keajaiban ini semuanya menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Para muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala para ulama mengatakan, tidaklah Allah bersumpah melainkan pasti di situ adalah perkara yang penting. Ia Pasti di situ ada perkara yang penting dan benar di dalam sumpah ini ada sesuatu yang amat-amat penting yang ingin Allah beritakan kepada kita. Saking pentingnya berita itu, yang pertama Allah kuatkan dengan sumpah. Iya, sumpah dikemukakan itu menunjukkan perkara itu adalah perkara yang sangat penting. Seperti kita ketika kita mau menunjukkan kejujuran kita. Iya. Ya, hari ini ada kecelakaan misalnya di Cengkareng. Orang ada yang enggak percaya. Untuk membuat orang percaya, kadang seseorang bersumpah kan demi Allah saya nggak bohong. Nah, jadi sumpah didatangkan untuk menunjukkan sesuatu yang penting. Yang pertama Allah bersumpah, dan yang kedua Allah menggunakan kalimat inna, inna, inna di sini fungsinya litakti kil untuk menguatkan akan kabar yang akan dibawakan. Jadi ada berapa penguatnya di sini? Satu, sumpah. Yang kedua dengan kalimat inna dan yang ketiga dengan nanti dengan huruf lam yang juga memberikan fungsi penguat. Jadi kira-kira bagaimana cara mengartikannya? Untuk menunjukkan ini sebuah perkara yang penting, Allah mendatangkan dengan sumpah, Allah menambahkan dengan huruf inna yang fungsinya juga untuk penguat dan yang ketiga Allah datangkan dengan lam. Lam di sini juga artinya memberikan fungsi untuk penguat. Benar-benar Sungguh demi masa Bayangkan Apa yang ingin Allah kabarkan Innal insana Lafi khusrin Sesungguhnya al insan Manusia lafi Benar-benar ada di dalam keruh, kerugian Kau Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alif lam pada kalimat Al insan Dikatakan oleh para ulama adalah alif lam Yang memberikan faidah mustagraqoh Ya, atau mustagriqah yakni yang menenggelamkan segala sesuatu. Maksudnya menenggelamkan di sini apa? Mencakup segala sesuatu. Jadi al-insan di sini manusia di sini maknanya adalah seluruh jenis manusia tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali seluruh yang namanya manusia laki-laki kah dia? Perempuan kah dia? Dewasa kah dia? Atau muda kah dia? Merdekakah dia Ataukah budakkah dia Tanpa terkecuali yang namanya insan Dia lafi khusrin Benar-benar ada di dalam kerugian Apa al-khusr Ala'ana bani adam lafi halagatin wa nuqsanin Sesungguhnya Allah bersumpah dengan dahar di sini untuk menunjukkan yang namanya Bani Adam, anak-anak Adam benar-benar ada di dalam kebinasaan dan ada di dalam kekurangan. Jadi seluruh kita tanpa terkecuali, kayakah kita, miskinkah kita, laki-laki kah, perempuan kah, iya, yang merdekakah ataukah budaknya seluruhnya ada dalam kebinasaan. Kita ini sebenarnya semuanya rugi wala yajuzu abdi iya ayuqsimu illa billah dan yang seorang namanya hamba manusia itu tidak boleh bersumpah kecuali dengan menggunakan Allah fa innal qasama gairillaahi karena sesungguhnya sumpah kepada selain Allah itu kesyirikan jadi barakallahu fikum kemudian Allah tabaraka wa taala setelah bersumpah untuk menyatakan yang namanya manusia itu seluruhnya ada dalam kerugian kemudian Allah taala kecualikan manusia yang punya empat sifat. Manusia yang punya empat sifat. Illalladzina amanu billahi kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala. Ya. Dia beriman ya Kepada Allah Sekaligus Dia beriman Kepada seluruh apa yang Allah Perintahkan untuk Diimani ya, rupi Iman ada berapa? Ada Iman kepada Allah Iman kepada malaikat Iman kepada kutub kitab-kitab Iman kepada Rasul Kemudian iman kepada hari akhir Kemudian iman kepada Takdir, baik takdir yang bagus untuk dia baik untuk dia ataupun takdir yang Bu yang buruk. Iya, dan ini semua barakallahu fiikum ada tafsilnya, ada rinciannya. Iya. Nah, seperti nah, iman kepada hari kiamat ini mengandung pula keimanan terhadap perkara-perkara yang akan terjadi setelah kematian menimpa seorang hamba. Apakah dari pertanyaan malaikat di dalam kubur Ataukah nikmat dan adab yang akan dia terima di alam kubur Yang terus itu terjadi sampai nanti hari dibang dibangkitkan Juga terkait dengan keimanan hari kebangkitan dan apa yang terjadi di sana ya Dari ditegakkannya timbangan mizan Kemudian ditimbangnya amalan Kemudian dibagikan buku-buku catatan. Kemudian akan adanya seseorang yang tenggelam dengan keringatnya dikarenakan ketakutan yang sangat di hari itu. Ada juga seseorang yang mendapat naungan dari Allah sehingga dia selamat dari panas teriknya hari itu. Ya, kemudian barokallahu fiqum akan adanya syafaat dan seluruhnya jembatan dan juga nanti barokallahu fiqum termasuk di dalamnya telaga Rasulullah saw. Dan juga apa yang terkait dengan surga dan neraka Iya Kemudian barakallahu fiikum demikian pula Rincian-rincian dari keimanan kepada Rasul Rincian-rincian keimanan kepada malaikat Rincian dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang ini semua Wajib dipelajari oleh seorang muslim Iya Yang ini semua Yang akan menjadikan seseorang itu selamat dari kerugian yang hukum asal manusia itu ada dalam kebinah kebinasaan kerugian tadi, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya yang namanya iman itu terkait dengan ilmu, iya iman terkait dengan ilmu. Dikatakan al imanu bima amarolahu bil imani bihi yaitu beriman dengan apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Wala yakunul imanu ilmi, tidak mungkin ada iman tanpa ada il, ilmu. Iman terkait dengan keyakinan kan? Iya. Sebagian orang membangun keyakinan tidak didasari dengan ilmu. Apa yang terjadi? Orang-orang Kristen contohnya, apa yang mereka imani kepada muttah Isa? Mereka yakini Isa anak Allah. Mereka menyesat, tersesat, kenapa? Karena membangun keimanannya, keyakinannya Tidak tanpa ilmu Orang-orang Yahudi Apa yang mereka yakini tentang Uzair Salah satu nabi dari nabi mereka Mereka imani Uzair Itu anak Allah Orang-orang musyrikin ya Arab ketika itu ya Apa yang mereka yakini tentang Allah Mereka yakini malaikat itu Anak-anak perempuan Allah Ih. Mereka bangun keimanan keyakinan tapi di atas kebodohan sehingga akhirnya mereka pun terselesat. Iman tidak lepas dari ilmu. Ya, walayaku nul imanu bidunil ilmi. Iman itu tidak mungkin terwujud tanpa ada ilmu. Fahuwa farun anhu layatimu ilabihi. Ilmu itu adalah cabang dari keimanan yang mana iman tidak mungkin sempurna tanpa il, ilmu. Karena itu kaum oh muslimin. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita tahu bahwasannya rukun iman itu ada enam Setelah itu kita punya kewajiban Untuk mengilmui apa tafsil ya Apa perincian dari iman yang enam terse tersebut Dan perkara-perkara yang terkait dengannya Seperti iman kepada Allah Mencakup iman terhadap nama dan sifatnya Mencakup naam uluhiyahnya Mencakup rububiyahnya Iman kepada Rasul, apa saja yang wajib kita imani? Perincian iman kepada Rasul di antaranya adalah meyakini dia adalah utusan Allah yang tidak boleh untuk diibad, diibadahi. Iya, beliau adalah Rasulun la yukadzdzab wa 'abdun la yu'bad. Nabi Muhammad itu adalah rasul yang Allah utus sehingga tidak boleh didustakan dan beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh diibadahi, diberikan ibadah. Ini salah satunya saja. Tapi yang inti dari sini kita wajib untuk mengimani perkara-perkara tersebut dengan ilmu. Bahaya kalau seandainya seseorang membangun iman tanpa ilmu, khawatir akan terjadi apa yang telah menjerumuskan Yahudi, menjerumuskan Nasrani, menjerumuskan orang-orang musy- musyrikin, yakni membangun keyakinan tanpa ilmu. Ini yang pertama. Kemudian barakallahu fiikum, ciri orang yang Allah selamatkan dari kerugian itu adalah Wa'amilus salihat Mereka adalah orang-orang yang beramal dengan amalan salih Amalan-amalan yang baik Yang zahir Ataupun yang batin Yang terkait dengan hak Allah Ataukah amalan yang terkait dengan hak hambanya Amalan yang hukumnya wajib Ataukah amalan yang hukumnya mustahabbah ini yang bisa menyelamatkan seseorang dari kerugian. Dan kerugian di sini yang perlu kita ketahui adalah kerugian dua negeri. Negeri dunia dan negeri akhirat. Iya. Nah, dan negeri akhirat kerugiannya ini jauh lebih besar dibandingkan kerugian di negeri du dunia. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah selamatkanlah diri-diri kita. Dari hukum asal kita ini. Hukum asal kita, anak-anak kita, istri kita adalah kerugian. Kerugian kecuali seseorang yang punya iman dilandasi dengan ilmu dan kemudian dari iman tersebut terwujud dengan amal saleh so, amal saleh amal saleh yang terkait dengan amalan batin ataukah amalan dohir amalan yang terkait dengan hak Allah ataukah hak hamba yang wajib ataupun yang mustahabah kemudian kaum ke muslimin yang ketiga kata Allah sifat yang ketiga adalah <coughs> Awṣabāḍuhum baḍan bil istimsak bil haqq. Sebagian mereka mau mewasiatkan sebagian yang lain untuk berpegang teguh dengan kebenaran. Ini yang namanya dakwah. -da iya. Saling mewasiati, saling mengingatkan satu sama lain untuk berpegang kepada kebe kebenaran. Jadi yang namanya dakwah itu tidak harus terkait dengan seorang yang punya ilmu banyak. Tidak. Rasulullah katakan apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau Cuma satu ayat Ketika dia mengetahui kebenaran Walaupun cuma satu kebenaran tersebut Yang penting itu benar-benar kebenaran Dilandasi dengan ilmu Bukan prasangka Maka wajib bagi dia untuk menyampaikan kepada istrinya Wajib menyampaikan kepada anak istrinya kepada tetangganya, Kepada masyarakatnya Barakallahu fikum Karena ini adalah perkara yang akan menyelamatkan dia dari kerugian tersebut Ya yang akan menyelamatkan dia dari kerugian dunia dan juga <tuh> kemudian ah, akhirat. Kemudian barakallahu fiikum sifat yang keempat adalah awsabaduhum badon bisabri aladzari. Sebagian mereka mewasiati sebagian yang lain untuk sabar. Sabar akan hal itu. Akan hal apa? Akan hal ini dari yang awal hingga akhir. Yang pertama tadi apa? Iman. Iman butuh sabar. Menuntut ilmu untuk membangun keimanan juga butuh sabar. Untuk bisa sabar, sebagian kita wajib untuk menyemangati sebagian yang lain untuk sah, sabar. Dari sini nanti terlihat barakallahu fiikum. Iya, kita bisa buktikan sendiri. Iya. Ada sebagian orang yang barakallahu fikum goir muwaffaq. Iya. Dia tidak sampai tidak mampu untuk bisa belajar tersibukkan dengan berbagai macam kesibukan sehingga tidak ada waktu dia untuk menuntut ilmu, membangun keimanannya. Iya. Nah, kewajiban bagi saudaranya untuk mengingatkan dia sabar terhadap ilmu itu. Sabar untuk mencarinya. Kemudian yang kedua apa? Sabar untuk mengamalkannya. Kemudian yang ketiga apa? Sabar dalam mendak mendakwahkannya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau yang namanya menuntut ilmu itu banyak rintangan. Banyak faktor yang membuat malas. Banyak faktor yang membuat dia tidak betah. Duduk belajar. Demikian pula beramal. Banyak faktor yang menyebabkan dia malas untuk beramal. Malas untuk sholat malas untuk puasa, malas untuk barakallahu fikum salat berjamaah, malas barakallahu fikum untuk salat malam, malas untuk salat duha, dan perkara-perkara yang, lah, yang lain. Kemudian juga yang keempat adalah saling mengingatkan, saling mewasiatkan untuk sabar dalam berdakwah. Iya. Kenapa? Karena ini juga suatu amalan yang banyak rintangannya. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam tafsir Fabil amroinil awwalaini Yakmulul insanu nafsahu Atau yukammilul insanu nafsahu Dengan dua perkara yang pertama Seorang manusia bisa menyempurnakan dirinya Apa dua, pertama, dua perkara yang pertama tadi? Iman Dan kemudian ah, Amal Dengan iman dan amal Seseorang menyempurnakan dirinya Wabil amroinil akhiraini dan dengan dua perkara yang terakhir yukamilu ghairahu dia bisa menyempurnakan orang lain bisa menyempurnakan saudaranya apa saling mewasiati terhadap kebenaran dan saling mewasiati terhadap kesabaran nah, untuk bisa sah, sabar dengan dua hal yang terakhir ini dia bisa menyempurnakan yang lain nah dari sini kita bisa mengetahui kalau memang barakallahu fikum Dasarnya kebarokahan sebuah negeri Adalah dengan sebab I, Iman Walau anna ahlal qura Amanu Wataqaw Lapatahna alaihim Barokatim minas samai Walord Kalau seandainya penduduk negeri Beriman dan bertakwa Allah akan bukakan keberkahan Dari langit dan juga dari Ini Ya kenapa? Dari dua ayat yang pertama tadi di dalam surat Al-Asr, seorang hamba menyempurnakan dirinya. Dengan dua ayat akhir surat Al-Asr, seorang hamba menyempurnakan saudaranya. Yang kalau seandainya saling menguatkan, maka penduduk negeri itu adalah penduduk negeri yang beriman. Lagi bertakwa. Dari situ kemudian turun barokah. Dari pintu langit dan juga dari pintu bumi. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Ketika hal itu terjadi, ya kunul insanu, wabitakmilil umuril arba'ah dan dengan sempurnanya empat hal ini, ya insanu katsalimah min al kusron maka manusia itu pun akan selamat dari kerugian, wafazabil ribhi dan dia bisa beruntung dengan mengambil keuntungan yang banyak. Ia, ya, karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwataala, salinglah kita berusaha. Untuk terus ada di atas kebenaran Ya, kebenaran itu apa? Al-amalu bil dalil Beramal dengan dalil Ya, semua amalan kita Bangun di atas dalil Sekali lagi, iman diwujudkan dengan il ilmu Amal soleh diwujud, apa, diwujudkan juga dengan ilmu Karena kalau tidak dengan ilmu Amal saleh itu Tidak akan teranggap sebagai amal saleh. Iya, karena Rasulullah tidak akan menerima amalan yang tidak dibangun di atas Contoh beliau Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita baca dari pelajaran kita yang pertama. InsyaAllah kita akan ambil satu faedah dari pelajaran kita yang kedua. Yaitu dari pelajaran Kitab Riyadus Salihin. Bab yang terkait dengan As-Sawm. Yeah.